Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la alaihi wa sallam wa jami'an. Uh, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Man Salikin Pada kesempatan pagi ini kita mulai Kitabul hajj. Kita bicara masalah haji uh, Masya Allah 45 menit kita akan berbicara ini Dan saya akan meringkas berkaitan dengan haji uh, Yang pertama, sebagaimana yang sering saya sampaikan juga bahwa Dalam pembahasan haji itu paling tidak minimal 10 yang kita bahas utama itu adalah pengertian, kemudian yang kedua keutamaan, ketiga dalil pensyariatan, yang keempat syarat-syarat e, haji, yang kelima adalah tata cara haji, yang keenam itu adalah apa namanya e, hukum orang yang meninggalkan haji bagi yang mampu, kemudian perkara yang mubah ketika sedang haji yang dibolehkan ketika sedang haji, perkara yang tidak disukai ketika sedang haji. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan ketika sedang haji, apa saja yang ternyata termasuk yang dilarang ketika sedang haji dan hukum haji itu sendiri, haji dan umrah Kemudian itu paling tidak minimal sekitar itu berkaitan dengan haji. Adapun di sini kita akan berbicara secara ringkas apa namanya berkaitan dan itu lebih banyak kita bicara ke tata caranya saja, ke tata cara. Haji dasarnya atau dalil haji itu secara bahasa itu artinya al-qashdu. Jadi kalau haji secara bahasa itu artinya qashdu, artinya kesengajaan. Kesengajaan ketika kita mengatakan uh, apa namanya? hajastu, haj, uh, hajatu artinya apa? Uh, saya menengaja. Jadi al-qashdu. Adapun pengertian menurut istilah itu adalah al-qashdu la baitillah, Kesengajaan untuk mendatangi Baitullah dalam rangka Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di waktu-waktu tertentu Dengan cara-cara tertentu pula Taip itu adalah Pengertian uh, haji Adapun dalil Dalil Persyariatan haji adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Walillahi ala nasihi julbayti manistatua Ilaihi sabila Ini adalah Dalil tentang Pensaryatan haji Dan juga dalil tentang Bahwa haji itu adalah wajib Wajib itu Haji ha itu adalah wajib Sekali dalam seumur hidup Adapun yang kedua ketiga dan keempat Itu adalah sunnah Bahkan para ulama menyatakan haji yang kedua Haji yang kedua Bersodakoh Senilai haji yang kedua itu lebih utama Daripada haji yang kedua Itu sendiri jadi bersodakoh senilai senilai haji itu lebih utama daripada haji yang kedua. Demikian juga dengan umroh yang kedua bersodakoh dengan umroh yang kedua itu lebih utama daripada umroh itu sendiri. Tapi ini menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya sekali dalam seumur hidup. Adapun yang berikutnya itu adalah sunnah. Adapun syarat haji diantara syarat haji itu adalah listitoah. Karena Allah menyebutkan manistatoa ilaihi sabila manistatoa siapa yang mampu dari dari kalian istitoa kemampuan dalam Haji itu maknanya ada dua ada juga yang menyebutkan tiga yang pertama yang namanya istitoa mampu itu adalah apa namanya memiliki bekal yang pertama adalah memiliki bekal bekal di sini adalah apa bekal untuk dia pergi dan pulangnya. Yang kedua, bekal itu adalah bekal untuk keluarga yang dia tinggalkan. Ini adalah apa dan yang ketiga, kita katakan bekal ketika dia berada di di sana. Jadi tiga bekal ini itu adalah merupakan keharusan, kewajiban. Maka tidak tidak apa namanya dia berdosa sahajanya, tapi dia berdosa ketika meninggalkan salah satu dari tiga ini. Misalnya apa? Dia hanya bisa berangkat. Tiket PP. Tapi apa? Keluarganya ditinggal. Keluarganya tidak dikasih e, nafkah. Maka ini adalah dosa dengan meninggalkan keluarganya. Atau dia hanya punya tiket PP. Tapi dia hidup sendiri di sana. Biaya hidup di sana itu tidak ada. Maka ini juga adalah apa? Ini adalah kezoliman pada diri mereka sendiri. Maka dinamakan istri itu adalah yang pertama memiliki bekal. Bekal di situ ada tiga bekal untuk keluarga yang ditinggal, bekal tiket pesawat PP-nya ataunya e, transportasi PP, kemudian yang ketiga adalah bekal ketika dia berada di e, Tanah Suci. Kemudian yang kedua, istitha' yang kedua, mana istitha' yang kedua itu adalah ar-rahila. Itu harus ada kendaraan. Jadi harus ada kendaraan yang menuju ke sana. Kalau tidak ada kendaraan maka jangan itu tidak belum dikatakan syarat haji. Artinya apa hajinya belum dikatakan terpenuhi Kalau tidak punya kendaraan Misalnya mau jalan kaki dari Dari apa namanya Dia tidak punya kendaraan sama sekali Tidak ada kendaraan yang bisa dia apa namanya Tidak ada pesawat Tidak ada kapal Tidak ada transportasi, transportasi darat Tidak ada Mau jalan kaki Hah? Dari Yaman mau Misalnya dari Yaman menuju ke e, Mekah mau jalan kaki Ini adalah apa maka itu bukan kewajiban jadi ini dianggap tidak mampu Harus ada kendaraan Harus ada kendaraan yang e, Kenapa? Karena kendaraannya termasuk apa? Termasuk wasilah Termasuk wasilah Malayatimu bihil wajib Illabihi fahuwa malayatimu bihil wajib Illabihi fahuwa wajib Jadi wasilah itu kan bergantung kepada tujuan Kalau tujuannya itu adalah memang Apa namanya mewajibkan maka dia menjadi wasilah ini menjadi Wajib Karena kendaraan ini adalah mengharuskan hukum haji ini adalah wajib, maka wasilah kendaraan yang bisa melaksanakan ibadah haji, maka kendaraan ini pun juga menjadi wajib. Kemudian yang ketiga syarat yang keti yang namanya istitoha, yang namanya istitoha yang ketiga adalah al-amnu, amnu artinya apa namanya aman, jadi dia berangkatnya itu aman. Jadi tidak tidak ada dirasa takut, tidak ada tidak ditakuti, dan juga tidak ada rasa takut. Jadi harus betul-betul aman. Misalnya pesawat yang dia kendalai aman, kapal yang dia tumpang itu aman, jangan sampai apa namanya lagi kondisi perang dia datang, jangan ya pesawatnya melew melintasi di di negara yang sedang perang, maka ini tidak aman. Kalau tidak aman maka jangan. Maka itu bukan kewajiban. Jadi kalau misalnya harus pesawatnya melewati negara yang sedang perang, maka apa? Dikhawatirkan kalau dia melewati itu akan terjadi apa namanya? Mengkhawatirkan, nah, mengkhawatirkan, maka itu tidak boleh. Demikian juga kapal laut yang dia tumpangi, kalau memang itu adalah e, Cuaca tidak memungkinkan, cuaca ekstrim misalnya, maka e, itu tidak aman, maka bu, tidak e, bukan merupakan kewajiban yang keempat, istihtoa yang keempat sebagaimana disebutkan di 271 yang keempat itu adalah bagi wanita itu harus punya mahrum, harus punya ah, mahrum jadi kalau wanita itu namanya istihtoa wanita itu baru bisa dikatakan bisa haji, syaratnya itu harus punya mahrum karena Nabi SAW ketika misalnya ada seorang suami dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, gimana ini? Saya akan diperintahkan untuk pergi perang di tabuk. Jadi ada seorang sahabat yang mengatakan, Ya Rasulullah, saya akan diperintahkan untuk jihad di tabuk. Sementara istri saya itu adalah ingin haji. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya sudah, haji bersama istrimu. Haji bersama istrimu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyatakan bahwa e, haji bersama istri itu adalah hukumnya lebih tinggi daripada jihad. Kenapa? Karena haji itu adalah fardu ainin. Haji itu adalah fardu ainin adalah wajib bagi setiap setiap orang, sementara jihad itu adalah wajib kifayah. Artinya apa? Cukup sebagian orang maka gugur kewajiban yang lain. Mana yang lebih tinggi hukumnya? Wajib ain dengan wajib kifayah adalah wajib ain maka Nabi SAW mengatakan enggak ya sudah haji bersama istrinya. Kan? Karena istri itu adalah apa? Adalah kewajiban. Itu adalah haji, dia apa? Haji itu adalah kewajiban setiap orang. Sementara jihad itu adalah fardu kifayah. Tapi ini bahwa wanita itu tidak boleh safar dengan tanpa mahram sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas taala anhuma la tusafiru illa wanita itu tidak boleh safar kecuali dengan kecuali dengan mahramnya. Mahram di sini adalah orang yang betul-betul dia haramkan untuk dinikahi. Maka tidak ada istilah mahram tumpangan itu enggak ada. Tidak ada mahram tumpangan, tidak ada juga mahram sementara. Sekarang kalau mahram tumpangan, apakah itu mahram atau bukan? Secara bukan, ya kan itu orang lain. <coughs> Maka wajah kalau misalnya apa namanya? Ini kan mahram saya. Mahram, ingat dalam masalah ini tidak boleh main-main yang tidak boleh bermain-main termasuk masalah nikah hak tolak dengan apa namanya, ini tidak boleh bermain-main itu tidak boleh maka kita mengatakan saya menjadi mahrum bagi bagi anda ya artinya sebagai suami istri sementara apa namanya, kita katakan ini adalah termasuk yang di yang diharumkan maka tidak ada istilah mahrum tumpangan saya numpang mahrum kepada si kulan ya kan? wanita, dia ikut mahrum dengan laki-laki yang bukan mahrum aslinya maka apa kalau misalnya dia pergi barang berdua di mana-mana dia pergi berdua padahal itu bukan suaminya, bukan keluarganya, bukan siapa-siapa ya kan. Kita katakan ini adalah termasuk yang di yang diharamkan. Jadi wanita harus betul-betul dengan pergi dengan tanpa mahram. Kalau tidak tidak ada mahram sama sekali maka tidak ada kewajiban haji baginya. Jadi tidak ada kewajiban haji. Tapi ini eh, apa namanya berkaitan dengan syarat karena syaratnya haji itu banyak sekali. T diantaranya adalah Aristoteles. Adapun tata cara haji kena waktu kita akan berbicara tentang tata cara haji. Uh, saya akan meringkas saja berkaitan dengan tata cara haji. Bisa dilihat nanti di 272 di nomor 272 di pedoman 272 sampai berikutnya sampai terakhir berkaitan dengan 273 itu adalah berkaitan dengan tata cara haji. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa tata cara itu selalu ada dua Ada yang cukup, ada yang sempurna Dikatakan sempurna itu kalau ditambah dengan yang sunnah Ada pun hukum, hukum haji Haji ini hukumnya adalah wajib dalam sekali dalam seumur hidup Itu hukumnya adalah haji Demikian juga dengan umrah Kalau umrah itu ada khilaf Ada khilaf diantara para ulama. Ada yang mengatakan haji umrah itu adalah wajib Ada yang mengatakan umrah itu adalah sunnah Tapi pendapat yang paling kuat Bahawa umrah itu adalah sunnah Jadi yang pertama kali Walaupun itu pertama kali tetapi itu hukumnya adalah sunnah Yang wajib itu adalah haji Sebagaimana juga di kitab ini Di kitab Manah Jusaliqin Menunjukkan bahwa umrah itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib Taip, ada pun tata cara haji e, Jadi kalau haji Macamnya ada tiga Jadi haji itu macamnya ada tiga Ada namanya haji Tamatuk Ada haji kiram Dan ada haji ifrat Jadi Tiga haji ini Haji tamatuk Itu artinya apa? Mendahulukan umrah Baru kemudian haji Umrah dulu baru haji itu namanya Tamatuk dan ini yang paling afdal yang kedua namanya haji kiran haji kiran itu bersamaan antara haji dengan umrah jadi niat haji dan umrah eh, haji dan umrah sekaligus tata caranya satu kemudian yang ketiga ada namanya haji ifrat haji ifrat itu haji tok tidak ada umrah tidak diiringi dengan umrah itu namanya haji ifrat jadi macamnya ada tiga ini dan dari tiga ini Yang harus membayar seekor kambing Itu cuma dua Haji Tamatu dan Haji Kiron Haji Tamatu bagi bagi jemaah Haji yang memilih Haji Tamatu Maupun Haji Kiron Itu wajib baginya apa Membayar dam Dendam denda Itu sebanyak satu ekor kambing Sebesar satu ekor kambing Artinya bagi yang memilih Haji Tamatu Itu harus berkurban menyembelih seekor kambing itu sebagai tebusan karena dia mengambil haji tamatu demikian juga bagi mereka yang mengambil haji kiram adapun haji ifrat maka tidak ada sama sekali uh, dam tidak dia tidak harus me me menyembelih seekor kambing. Tapi uh, tentunya yang paling asdal itu adalah haji haji tamatu. Kenapa? Karena umrah dulu baru kemudian haji. Nah bulan haji itu ada 3 bulan ya. Bulan Haji itu kan ada tiga, apa saja? Syawal, ada empat ya, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqada dan Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan Haji selanjut. Bulan Haji kenapa? Karena pada bulan ini adalah termasuk bulan uh, Asrul Ma'lumat. termasuk bulan-bulan yang uh, di apa namanya ditetapkan Haji. Walaupun sebenarnya Haji itu hanya pada bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah dimakna ya, pemberangkatan, nah, pemberangkatan itu kan tidak apa namanya itu tidak bisa sekaligus semuanya kumpul nggak bisa ya. harus apa namanya ada kloter uh, sekian sekian nanti karena itu dari seluruh negara itu harus apa harus ada jadwalnya nah, sebab kalau misalnya sekaligus nanti pesawatnya gimana mungkin tabrakan di udara ya. karena tidak ada ruang di udara untuk kemudian apa kalau bersamaan. Artinya dari sisi teknis saja ya Dari sisi teknis Kenapa kok waktunya itu dibuat lama Supaya apa jemaah haji itu e, Bisa datang dari berbagai negara Dengan waktu yang tidak bersamaan Jadi dibuat kloter itu seperti itu Jadi bukan berarti Allah ini kok e, Apa tidak sekaligus misalnya Satu hari seratus pesawat yang berangkat Iya kan Sekaligus seratus pesawat Nah kalau seratus pesawat Kita katakan satu pesawat Dua pesawat tidak ada yang Ya, kita ini satu hari berapa ribu Berapa puluh ribu pesawat yang terbang di udara Kan gitu kan Satu hari ini berapa Ada sekitar berapa juga Hah? Banyak Puluhan ya kan? Ratusan bahkan Setiap hari pesawat ini terbang di udara Maka dibuat e, waktu Taip, Jadi haji itu ada 4 bulan Kemudian apa e, Tentunya kebanyakan jemaah haji Itu adalah memilih haji tamakbo begitu datang adalah umrah dulu baru kemudian haji. Jadi kita lihat tata cara e, tata cara umrah umrah itu hanya 2 jam sekitar 2 jam kurang kurang lebih paling kurang lebih dua jam lah itu umrah adalah apa begitu datang nah, begitu datang apa namanya e, karena di sini sebenarnya harus ada mikot mikot ini hukumnya adalah wajib mikot dia harus melewati mikot untuk memakai pakaian haram. Kalau Indonesia yang melewati bukit, jalan ya lamb. -lam. Jadi mikot itu ada lima tempat, ada lima tempat yang dijadikan tempat mikot. Seperti misalnya apa? E, kita katakan Madinah, penduduk Madinah mikotnya dimana? di mana? Di Zulhuleifa atau dikenal dengan birali. Kalau untuk penduduk Mekah sendiri, adalah apa? Di rumah mereka masing-masing atau kalau enggak di Tanim di Tan'in kemudian kalau untuk selain uh, misalnya penduduk Irak itu di Zatu Irkin namanya Zatu Ir er, jadi kemudian bagi mereka yang dari Nejet itu Kornul Manarzin kemudian yang melewati dari Yaman dari selatan itu adalah Bukit Yalamlam kemudian dari apa namanya uh, dari Barat dari Barat itu namanya Juffa jadi kita di Mekah ini kan dikelilingi, istilahnya Mekah itu sudah ada batasan-batasannya ya kan, kalau dari arah selatan itu adalah, yang melewati selatan, itu adalah bukit Yalamlam kalau yang melewati timur itu dari Karnur Manazim kalau yang melewati utara agak ke timur, itu adalah ee, apa namanya Zatu Irking, kalau yang melewati agak ee, ke, ha? ini kalau Saudi ya bukan saya bicara di Indonesia ini apa namanya jadi ada Juffa ada pun Madinah dari utara yang melewati Madinah itu adalah Zul Hulaifah maka tinggal pesawat kita itu melewati yang mana kalau di Indonesia itu rata-rata melewati Yalamlam artinya melewati negeri Yaman sebelum masuk ke Saudi itu adalah Yalamlam maka di Yalamlam itu batas Mikot begitu diumumkan di pesawat bahwa kita akan melewati Yalamlam maka di saat itulah diganti pakaian mengganti pakaian pakaian ihram mengganti pakaian ihram itu di bukit yalam -Lam. itu kalau di udara maka boleh, kalau itu di udara kita sangat memberatkan bagi kita untuk mengganti pakaian ihram maka para ulama membolehkan memakai pakaian ihram di bandara Soekarno di bandara Soekarno Atta kita sudah mulai memakai pakaian ihram tapi belum ada niat belum ada, nanti ketika dia niat, tapi ketika sudah melewati bukit yalam baru mereka talbiyah. Labbaik Allahumma uh, hajjan wa umrah, umrah wa hajjan atau Labbaik uh, Allahumma uh, hajjan tan atau hajjan wa umrah. Tapi itu uh, dan rata-rata di Indonesia melewati Yamlam. Melewati dari miqat itu harus membayar denda. Karena itu wajib sah hajinya tapi dia berdosa dan dia harus membayar dam. Jadi membayar dam karena dia apa? Kalau melakukan pelanggaran dalam haji. Ini namanya mikot, tape. Uh, Adapun ketika sudah melewati alam dia mau mengganti pakaian yang berjahit dengan pakaian ihramnya. Ini untuk laki-laki, karena pakaian ihram untuk laki-laki. Adapun pakaian ihram untuk wanita itu adalah bebas, selama dia menutup auratnya. Pokoknya pakaian yang menutupi auratnya itulah pakaian ihram untuk wanita. Tapi untuk laki-laki itu harus mengganti semua pakaian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, harus diganti dengan dua dua kain, satu kain yang menutupi bagian bawah dan satu kain yang menutupi bagian atas, jadi istilahnya dan tidak boleh tidak boleh berjajah, jadi kayak selimut yang handuk yang biasa kain niherm ya yang dipakai uh, untuk menutupi bagian bawah termasuk semua daleman juga tidak boleh dipakai, tidak boleh untuk sementara jadi isis dulu, ya kan? jadi kalau mau isis dulu untuk sementara, ya kan? isis jadi tidak pakai apa apa tapi uh, kita katakan adalah apa memakai pakaian ihram ini hukumnya adalah ihram itu termasuk rukun, termasuk rukun. Nah, ketika sudah sampai memakai pakaian ihram, nah, sebelumnya memang ada tata caranya. Sebelum memakai pakaian ihram itu mandi, ada sunnahnya mandi, mandi janabah kemudian memakai wangi-wangi yang sebanyak banyaknya di tubuhnya, mau disemproti, mandi kembang, mandi minyak wangi silahkan dia mandi kenapa? karena setelah itu kan tapi yang jelas kain nihram jangan dikasih menyawangi. kain nihram tidak boleh tubuhnya saja dimandikan dengan menyawangi tidak ada masalah habis itu dia memakai pakaian nihram karena sejak itu dia tidak boleh memakai pakaian yang berjalan kemudian setelah memakai mandi kemudian memakai pakaian nihram hmm, maka tidak boleh melakukan nanti pelanggaran-pelanggaran dalam haji nanti akan kita sebutkan setelah sampai di di Mekah Setelah sampai di Mekah dia melakukan tawaf karena tahiyat masjid kalau kita katakan di luar tanah haram itu kan tanya apa tahiyatul masjid kan sholat tapi kalau di masjid haram tahiyatul masjidnya apa tawaf di Ka'bah tawaf itu macamnya ada tiga tawaf itu ada tiga ada namanya tawaf kudum tawaf kudum tawaf yang baru pertama kali datang Kemudian yang kedua namanya tawaf ifadah, tawaf kudum ini hukumnya adalah sunnah. Yang kedua tawaf ifadah dan ini hukumnya adalah rukun haji. Dan yang ketiga namanya tawaf wada, tawaf wada artinya tawaf e, ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dan ini hukumnya adalah wajib. Jadi tawaf itu ada tiga tiga macam. Nah ketika baru pertama kali namanya tawaf apa? Tawaf kudum. Dia ya, tawaf kudung dan ini hukumnya adalah sunnah. Jadi begitu dia sampai di Masjidil Haram, dia melakukan tawaf. Adapun tata cara tawaf mulai dari rukun Yamani. Mulai dari rukun Yamani itu dari di apa letaknya Hajar Aswad. Nah, dari kalau misalnya segiempat, nah, dari apa namanya dari rukun Yamani yang ada di apa namanya eh, timur dengan barat. Jadi di sini misalnya Hajar Aswad, nah mulainya dari dari sini tawafnya. Nah, dari mulai e, tawafnya kemudian apa namanya? E, di poin di situ di nomor 9, farom alal salasan. Jadi berlari-lari kecil sebanyak 3 kali, kemudian wamasyi arba'an. Kemudian berjalan 4, 4 kali. Jadi tujuh, tiga kali putaran itu adalah apa berlari-lari kecil, jadi berlari-lari kecil ya. Kemudian empat kali putaran itu adalah uh, jalan jalan biasa. Terus setelah tawaf setelah tawaf tujuh kali dan ini harus tujuh kali, jangan kurang, jangan juga lebih. Karena ini masalah ibadah, ya. Kan? Ini adalah ibadah. Nah, ibadah sama dengan orang sholat uh, mestinya dua raka'at jadi tiga atau Solat subuh kan dua rekad, tidak boleh tiga, tidak boleh satu, ya kan? Karena ini solat tawaf itu adalah terhitung apa, sama dengan solat, hitungannya sama dengan solat. Karena tahiyat makaba itu adalah tawaf, bukan tahiyatul, bukan solat. Maka harus tujuh kali. E, tapi kita katakan tiga kali itu adalah sunnah e, berjalan berlari kecil tiga kali, berjalan empat kali. Kalaupun dia berjalan tujuh kali itu adalah boleh, tapi kita katakan bukan yang yang sunnah adalah tiga kali berlari-lari kecil, berjalan empat kali. Kemudian setelah melakukan tawaf, kalau dia bisa mencium hajar aswad, dia berusaha mencium. Artinya jangan, jangan memaksakan diri untuk berusaha mencium hajar aswad. Kalau dia bisa mencium, maka dia menciumnya. Dia mencium hajar aswad. Kalau tidak bisa mencium, artinya dia tidak bisa mendapati hajar aswad, maka cukup dengan isyarat. Dengan isyarat adalah apa? Tangan kemudian dicium. Jadi mencium tangannya Isyarat sambil menghadap ke arah Ka'bah Kemudian sambil mencium tangan Bagi mereka yang apa? Tidak bisa mencium Hajar Aswad Kemudian setelah dia berusaha mencium Hajar Aswad Kemudian tawaf di tengah-tengah sawaf ya Dia berusaha mendapati Hajar Aswad Dia berusaha kalau tidak dengan isyarat saja Kemudian setelah tawaf tujuh kali Mundur ke Makom Ibrahim Makom itu bukan kuburan Makom itu adalah tempat bertijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah. Itu adalah Makom Ibrahim. Dia mundur. Nah artinya mundur, dia mendapati Makom Ibrahim. Kemudian sholat dua, dua rakat. Sholat dua rakat di Makom Ibrahim. Kemudian setelah sholat dua rakat, rakaat yang pertama dibaca kuliah kafirun. Rakat yang kedua dibaca kuliah Allahuh. Ahad. Kemudian setelah sholat dua rakaat, kalau bisa mencium lagi hajar aswad, dia mencium lagi yang kedua kalinya. Setelah sholat di makam Ibrahim, dia berusaha lagi ke apa namanya hajar aswad. Kalau dia bisa mencium hajar aswad, maka dia berusaha minum, dia berusaha mencium hajar aswad. Kalau tidak, maka cukup dengan apa isyarat dia mencium tangannya. Kemudian dia pergi ke apa namanya. Pintu Marwa, pintu Sofa. Sebelum sebelum dia sa'i, sebelum dia sa'i, itu sunahnya adalah minum air zam zam. Dia pergi setelah sholat dua rakaat bisa mencium hajar aswad. Dia pergi minum air zam zam. Minum air zam zam. Nah, kemudian dia kalau minum air zam zam ya sudah dia berdoa meminta apa saja yang dia inginkan karena itu semuanya itu adalah tempat yang mustajabah dan minum air zam zam juga adalah waktu Termasuk waktu yang sangat mustajabah. Setelah minum air samsam. Kemudian dia pergi ke bukit sofa. Sofa. Nah dengan marwah. Itu juga namanya sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil. Antara bukit sofa dan bukit marwah. Mulainya dari mana? Dari sofa. Berakhirnya di. tujuh kali itu. Maksudnya bukan tujuh kali putaran ya. Pertama itu sofa ke marwah. Dihitung berapa? Satu. Marwah ke sofa dihitung Dua. Yang kedua berhati kan Kemudian sofa ke marwah 3, marwah ke sofa 4, sofa ke marwah 5, marwah ke sofa 6, sofa ke marwah 7 Berarti berakhirnya di mana? Awalnya dari bukit Sofa berakhir di bukit marwah Tata caranya, tata cara sa'i Adalah apa? Begitu sampai di bukit marwah Bukit sofa Afan di Bukit Sofa itu kan uh, bukit ya. Jadi ketika dia sudah mulai naik, naik dia berusaha naik ke Bukit Sofa. Kemudian dia hadapkan wajahnya ke Ka'bah karena di depan dia adalah Ka'bah. Dia menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, menghadapkan kemudian mengucapkan apa? Apa yang dia ucapkan? Uh, sambil mengucapkan. Sebelum masuk ya. Inna safa wal marwa tamasyairillah itu sebelum masuk di bukit Sofa kemudian dia naik menghadap arah kemudian bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala mengentauhidkan Allah dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku ala kulli syai'in qadir di nomor 18. Lahul mulku ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu an jashawada wa abda wa hasamal Wahda. Kemudian setelah itu dia berdoa diantara itu. Dia berdoa di Bukit Sofa. Dia berdoa, berdoa apa saja, ya kan? Berdoa apa saja. Kemudian dia turun. Kemudian turun, turun dari Bukit Sofa. Itu nanti akan melewati tapal batas yang warna hijau. Ada dikasih batas apa namanya? E, batas tapal wa, warna hijau. Begitu sudah melewati warna hijau, turun. Ada warna hijau. Kemudian berlari-lari kecil sampai ke sampai ke Marwah. Di Marwah nanti ada tapal batas warna hijau lagi. Iya kan? Ada batas artinya sebelum naik ke Bukit Marwah. Begitu melewati tapal batas warna hijau berhenti. Kemudian berusaha naik jalan kaki. Naik ke Bukit Marwah. Nah Bukit Marwah dia lakukan sebagaimana di Bukit Sofa. Dia hadapkan wajahnya karakabah. Dia hadapkan wajahnya di arah Ka'bah. Kemudian sambil mengucapkan apa tadi? Apa dia ucapkan? La ilahilallah uh, wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu. Wahu ala kudusain qadir. Kemudian apa? Uh, la ilahilallah wahdahu anjasa wa'da wa nasar abda wa hasamala sahabat wahdah. Setelah itu apa? Berdoa. Kemudian dia turun lagi. Turun. Ke bukit sofa lagi Begitu sampai melewati tapal batas warna hijau Berlari-lari kecil Begitu sampai tanpa batas suara warna hijau Di sofa Berhenti kemudian dia naik Sebagaimana itu dilakukan sebanyak tujuh Tujuh kali Paham maksudnya ya e, Tata cara ini paham ya Kemudian setelah sa'i Ya sudah berarti apa tinggal memendekkan rambut namanya Tahallul awan Bagi yang umroh ini kita katakan ini adalah umroh, kenapa? karena belum masuk ee, karena orang datangnya kan belum sampai tanggal 8 Zulhijjah setelah itu setelah dia memotong rambut, setelah sa'i memendekkan rambut memendekkan rambut itu kalau umroh itu jangan dihabisin dulu jadi cukup misalnya ditinggali 2 cm ditinggalin 2 cm nanti ketika selesai haji besar baru ditinggalin setengah cm atau satu senti, pokoknya dipotong lagi Karena dua kali motong Dua kali motong rambut Kalau wanita, itu cukup diambil Ujungnya, dipotong Jadi tidak dicukur musuhnya Jadi diambil saja se Apa namanya e, Rambutnya, dipotong Di ujungnya, jadi tidak harus e, Mencukur Kalau laki-laki, dicukur Kalau laki-laki, dicukur Jangan di peta-peta, itu kosan, boleh Jadi harus dihabisin maksudnya ditinggalin kalau misalnya rambutnya 5 cm ya tinggalin 2 cm lah. Ya kan? 2 cm. Setelah itu sudah pakaian bebas. Pakaian bebas ya sudah, tapi e, itu umrah. Itu selesai umrah. Kemudian nanti nunggu sampai tanggal 8. Baik, kita masuk ke tanggal 8. 8 Zulhijah. Kemudian apa? Ketika sudah mulai tanggal 8 Zulhijah Maka Pak jemaah haji sudah mulai apa mengganti pakaian berjahitnya ini pakaian berjahitnya diganti dengan pakaian ihram di mana dia memakai pakaian ihram itu kalau di pendudu di dia di apa namanya di Mekkah karena dia sudah di Mekah posisinya ya sudah dia pergi ke tan'im bukan di hotelnya masing-masing ada yang mengatakan di hotel di hotelnya di mana dia tinggal ada yang mengatakan di tan'im tapi yang jelas mikotnya untuk penduduk Mekah adalah di tan'im dia pergi ke tan'im Kemudian mengganti pakaian Berjahit dengan pakaian ihram Itu tanggal 8 nah, pagi hari. Kemudian dia pergi ke Dia sholat di Pergi ke Mina Dia pergi ke Mina Di Mina e, Itu bermalam Bermalam di Mina hukumnya adalah wajib Jadi tidak sah haji Kalau dia sengaja meninggalkan tidak mau bermalam di Mina Tanggal 8 dia pergi ke Mina di Mina dari tanggal 8 ya Duhur Kemudian dia sholat duhur Di Mina Sholat asar, sholat maghrib, sholat isa Sampai sholat subuh Sampai sholat subuh Dan itu di kosor, tidak ada jamat Di kosor, tidak ada jamat Di kosor, tidak ada jamat Misalnya di Mina ya Sholat duhur dua rakaat, Sholat asar dua rakaat, Sholat maghrib ya tiga Sholat isa empat Sholat subuh dua Nah ketika sudah selesai Selesai subuh Ditunggu sejenak sampai matahari terbit Begitu matahari sudah terbit Baru dia meninggalkan kota e, Mina. Dia pergi ke Arofa Berarti tanggal berapa itu? Sembilan nah, Tanggal sembilan Tanggal sembilan Pagi dia berangkat ke Mana? Arofa Di Arofa Itu adalah e, Sebelum Duhur di Arafah itu sebelum duhur wukuf itu mulai dari jam berapa? Wukuf itu wukuf adalah mulainya setelah duhur sampai maghrib. Wukuf. Jadi wukuf di Arafah itu berarti apa? Dan ini haji besar. Karena orang yang dikatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka tidak disebut haji kalau tidak wukuf. Dan wukuf termasuk pun haji. Jadi sebelum duhur dia sudah sampai di di Arafah bagi mereka yang punya tenda ya ke tenda tenda tenda karena di mina itu sebenarnya semuanya adalah penuh dengan tenda sepanjang tahun mungkin sampai hari kiamat jadi hanya jadi mina itu memang dibuat untuk tenda tenda aja memang untuk jemaah haji khusus jadi tidak ada lagi tidak dibuat rumah permanen nggak ada memang semuanya tapi rumah, ruangannya AC semua apa namanya walaupun tenda tapi AC nah, semuanya jadi jemaah haji itu banyak yang banyak yang orang Indonesia banyak yang terlantar di sini terlantarnya kenapa karena ya kalah dengan orang Saudi artinya apa tenda-tenda itu sudah ditempati oleh orang-orang Saudi dan orang Saudi tidak mau gabung tidak mau gabung kalau orang Indonesia kan mau umpel-umpelan di dalam itu mau jangan apa namanya istilahnya umpel-umpel apa namanya desak-desakan di dalam itu mau jangan tapi kalau orang-orang Arab nggak mau dia satu tenda maunya orang 4 ya sudah ketat. Ya kan? Satu tenda kalau orang Indonesia satu tenda dua, 30 orang, 20 orang, semua. Ya kan? Makanya apa? Bagi mereka yang tidak dapat tenda ya sudah tidurnya di luar. Tidur di luar ya resiko. Namanya apa? Panas, dingin, udah. Jangan jelas panas, dingin gitu aja kan. Nah, kalau dingin ya ding, musim dingin, ya musim dingin. Kalau panas ya musim panas. Taib, uh, apa tadi Tanggal 9 dia pergi ke Wukuf di Padang Arofa Wukuf di Padang Arofa Dia mendengarkan khutbah Khutbah sebelum sholat duhur Jadi khutbah Arofa Itu adalah sebelum sholat duhur nah, Biasanya jam 11 Atau jam 10 Jam 10 pagi Itu sudah khutbah Biasanya khutbahnya lama Bisa sejam, biasa dua jam Sampai kemudian waktu duhur Ketika waktu duhur Baru kemudian sholat duhur Di jama' kosor Di jama' kosor di arafah Duhur dengan asar di jama'k Ditarik waktu duhur dengan jama' kosor Kemudian tidak ada lagi sholat sunnah sesudahnya Di antara sholat duhur dengan sholat, sunnah, sholat asar itu tidak ada lagi sholat sunnah Yang dia penuhi itu ketika wukuf itu adalah apa yang dia perbanyak itu adalah hanya pak zikir kemudian baca Quran kemudian apa namanya zikir pokoknya berdoa zikir berdoa kemudian baca Quran itu saja yang dilakukan ketika sedang wukuf karena wukuf itu sama dengan orang apa namanya etika dunia itu semuanya diputuskan semuanya putus karena wukuf itu namanya wukuf itu artinya berhenti berhenti artinya dia berdiam diri itu hanya khusus muhasabah Nah, muhasabah hanya meremungi dirinya sendiri, kemudian penciptaan dia, kemudian uh, sadar, taubat di situ tuh betul-betul ada apa? Hanya betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang jelas tidak ada sholat. Yang jelas tidak ada sholat. Yang ada itu aja doa, zikir, baca Quran sampai maghrib. Karena sudah dijama' tadi kan, duhur dengan asar sudah dijama' kemudian apa? Uh, bagi mereka yang datangnya waktu asar wukuf, maka di, dia baru keluar dari wukuf itu setelah sholat isya, setelah sholat isya. Tapi bagi kita katakan wukuf itu dari thuhur sampai maghrib. Tapi bagi mereka yang sudah maghrib, ketika sebelum maghrib tiba, dia pergi ke musdalifah. Musdalifah itu berarti malam tanggal 10, Iya kan? Ya kan? Karena maghrib itu kan dihitung malam sudah 10. Dari Mina, dari wukuf di Arofa Dia kan sudah sholat duhur dengan nasab Berarti dia belum sholat Jangan sholat maghrib dan Isya itu di Arofa Tapi sholat maghrib dan Isya itu di mana? Di Musdalifah Dia pergi ke Musdalifah nah, Kemudian apa? Di Musdalifah Sampai di Musdalifah itu Isya. Berarti dia sholat apa di Musdalifah? Maghrib dengan isad di jamaah. Maghrib dikerjakan di waktu isad. Maghrib dikerjakan di waktu isad. Bagi mereka yang misalnya uh, belum sempat sholat maghrib isad ya sudah, dia mendapati belum sampai di musdalifah ya sudah sholat di mana saja yang dia. Artinya perjalanan ke musdalifah dia pergi, kemudian dia sholat maghrib sholat isad di masjid di mana dia singgah. Tidak harus sampai di musdalifah. Tape di musdalifah. Menginap bermalam di Musdalifah juga adalah wajib. Adalah wajib. Eh, Adapun kegiatan di Musdalifah malamnya ini malamnya ya, setelah salat Isak dia berusaha apa sebenarnya apa namanya eh, sudah dia di Musdalifah dia bermalam di situ merenungi banyak doa memperbanyak memperbanyak zikir memperbanyak baca Quran. Eh, sudah itu saja yang diamalkan ketika sedang haji. Dan amalan yang dilakukan adalah apa? E, mengumpulkan batu kecil, mengumpulkan batu kecil batu sebesar kacang, biji kacang atau biji lebih kecil dari biji kacang teman. Lebih mengumpulkan batu. Sebenarnya mengumpulkan batu itu bukan hanya di Musdalifah, boleh di mana saja. Kita mengumpulkan batu. Jelas jangan, jangan bawa batu dari Indonesia. Di Indonesia batu kerikil jangan dibawa, ya kan? Kita apa namanya? Uh, ketika di Masjidil Haram nyari batu, Untuk dapati batu ya sudah kumpulkan. Tidak mesti harus di Musdalifah. Kadang ada yang berpendapat bahwa mengumpulkan batu di Musdalifah itu adalah uh, apa namanya wajib tidak ada, tidak ada dalil. Kemudian mengumpulkan batu, berapa batu yang dibutuhkan? Batu yang dibutuhkan bagi mereka yang nafar awal, yang nafar awal bagi mereka yang hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Mereka yang hanya sampai tanggal 12 Karena tanggal 13 mereka sudah bertolak Pulang Karena kloter itu sudah mulai kloter pertama itu tanggal 12 Artinya sudah rangkaian ibadah haji sudah selesai tanggal itu Tanggal 12 Berarti karena haji itu kan dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Bagi mereka yang nafar awal Bagi mereka yang sampai tanggal 12 Ini biasanya penduduk Mekah dan Madinah dan sekitarnya Itu sampai tanggal 12 Itu baru kembali Makii mereka yang mengambil tanggal 12, maka apa namanya? Berarti melontar jumrah itu ada e, berapa batu yang dikumpulkan? Hari tanggal 10 itu melempar sebanyak satu tujuh kali lemparan satu tempat tujuh kali. Berarti butuh batu berapa? Hari pertama hari tanggal 10 itu butuh batu berapa? Tujuh, kan? Butuh batunya tujuh. Nanti tanggal 11 suhu hijab itu ada tiga jumrah ada tiga jamrat, jamratul apa namanya ula, wusta dengan akobah, ada tiga masing-masing tujuh kali lemparan, berarti butuh batu berapa? Dua puluh satu, ditambahi ke sepuluh tadi sepuluh hijjah sudah dua lah, iya kan? Kemudian nanti tanggal dua belas hijjah dua puluh satu juga, berarti butuh batu berapa? butuh batu berapa? 49. Kalau antum nafar awal sampai tanggal 12 Zulhijah, berarti antum kumpulkan batu sebanyak 49 biji batu. Ingat batu kecil ya, bukan batu besar. Batu besar kasihan nanti kena kepalanya orang kalau lempar. Iya kalau melemparnya pas di nah, kalau kena kepalanya orang di depan, makanya yang kecil-kecil. Kemudian bagi mereka yang melontar jumrah sampai tanggal 13 Zulhijah Berarti apa 49 ditambah lagi 21. 21 berarti berapa? kalau Galantung sampai tanggal 13 Hijrah berarti butuh batu berapa? Butuh batu berapa? 70. Ya kan? 70 batu. Kalau yang tanggal 12 itu adalah 49. Baik, itu mengumpulkan batu di malam di Musdalifah. Nah, sebanyak berapa tadi 70 ya Kita ambil yang 7 70. Berarti itu adalah apa Nah ketika sudah sholat subuh di musdalifah Sholat subuh sholat, Sampai sholat subuh ya Itu bagi mereka ini kita katakan yang sunnah Bagi wanita dan orang tua Boleh di ma tengah malam itu Boleh dia meninggalkan musdalifah Boleh dia meninggalkan musdalifah kenapa? Karena nanti berarti pagi hari setelah sholat subuh sunnahnya itu adalah setelah sholat subuh baru meninggalkan apa musdalifah pergi ke Mekah pergi ke Mekah Mekah ah, tidak ada sholat id ya untuk jemaah haji itu kan tidak ada sholat id tidak ada sholat id bagi mereka yang masolat id ya silahkan ada bagi yang masolat id terus hey, pergi ke Mekah Uh, yang sholat id dia ikut sholat id sholat id kemudian setelah sholat id maka apa apa namanya di situ menyembelih jadi tanggal 10 itu ada empat ada empat rangkaian ibadah haji yang dia lakukan yang pertama adalah apa menyembelih menyembelih kambing ya dia pergi ke mina menyembelih kambing Kemudian yang kedua adalah melontar jumrah, al-Aqabah. Melontar jumratul Aqabah. Melontar jumratul Aqabah itu pada buhur. Kemudian setelah itu apa? Tawaf. Ini tawaf apa? Tawaf ifado. Tawaf ifado tanggal 10 ini dan sa'i. Tawaf ifado kemudian sa'i. Tawaf ini tawaf ifado sama dengan tawaf yang kita kerjakan tadi. Paham ya? sama kemudian setelah itu baru kemudian tahan baru kemudian mencukur rambut baru mencukur rambut kalau sudah mencukur rambut dan sudah mel melakukan empat ini ya sudah berarti boleh memakai pakaian biasa mengganti pakaian biasa dengan pakaian nyarom diganti dengan pakaian biasa tapi kalau orang sudah melontar jumroh kalau orang sudah melontar ini kan jadi sebenarnya empat ini itu tidak mesti harus berurutan tidak mesti harus berurutan saya katakan apa tadi e, menyembelih boleh di belakangan kemudian apa namanya melontar jumrah dulu baru kemudian menyembelih, baru kemudian tawaf baru tahlun boleh kemudian setelah itu baru artinya dibolak balik boleh paham ya empat ini itu bukan termasuk keharusan tapi kalau orang sudah melontar jumrah, kalau sudah tahallul, Kalau sudah tahallul belum jumrah, berarti dia boleh melepas pakaian ihram. Tapi semua pelanggaran haji, semua yang di apa ketika haji boleh dia lakukan kecuali hanya satu, yaitu apa? hubungan suami istri. Nah, ketika hubungan suami istri. Tapi ketika dia itu kalau sudah apa? Kalau bagi mereka yang apa namanya Melontar jumrah Tapi kalau sudah tahallul Sudah mencukur rambut Maka sudah termasuk dengan suami istri Adalah boleh Itu adalah apa namanya Itu tanggal 10 Sudah dia pergi ke Mina lagi Kemudian sudah melontar 3 jamrah nah, 3 jamrah Itu sebanyak berapa hari 3 hari ya kan Dari tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal tiga dan melontar jumrah itu dilakukan sunnahnya itu setelah sholat duhur setelah sholat duhur ya artinya terpaksa nya itu malam itu terpaksa nya terpaksa nya itu bagi mereka yang tidak mendapati apa susah nah, baru dia tiba bang, maka malam hari itu boleh tapi ketika eh, apa namanya melontar jumrah itu dari badaduhur nah, sampai maghrib sampai tenggelamnya mata Nah, ya sudah, kita katakan melontar jumroh itu ah, Batu yang dia kumpulkan sudah dia kumpulkan sebanyak <tuh> Karena hari tanggal 10-7, 7 lemparan Yang namanya melontar jumroh itu melontar ya Melontar itu begini Bukan melempar, kalau melempar gimana? Ah, melempar itu kan, nah ini yang kesalahan jemaah haji Melempar itu di tiang dikira itu tiang itu bahwa di situ adalah iblis yang sedang diikat, itu adalah kesalahan. Jadi kita kesalahan karena apa namanya melontar itu dan itu kesalahan. Jadi tidak sampai harus apa namanya melempar sampai harus kena tiang, tidak. Jadi apa namanya tidak harus itu. Kemudian yang kedua kesalahan juga adalah melempar itu melempar itu sudah kesalahan, bukan melempar tapi melontar. Kemudian yang ketiga, jamaah haji ini terlalu berlebihan. Nah, karena ini apa? Iblis la natullah. Yang dia apa nolak? Iblis la natullah. Sepatunya dilempar. Sandalnya dilempar. Kemudian apa? Pecinya dilempar. Kemudian apa lagi yang dia miliki? Ada yang lempar jam tangan. Jam tangannya dilempar. Iblis la natullah. Apa saja yang dia miliki, dia lempar. Ini kesalahan. Padahal melontar jumrah itu adalah batu kecil. Jadi apa ya semua yang jangan dilempar jam tangan dilempar ya kan? dia punya jam kalau jam tangan boleh ketika sedang haji boleh jam tangan atau misalnya apa namanya boleh apa ikat pinggangnya pakai ikat pinggang boleh ikat pinggangnya juga dilempar Nah itu juga nggak ya, terlalu berlebihan ya kan? nanti kalau ikat pinggangnya dilempar melotret ya gitu. kasian ya pakai yang memakai uh, ikat pinggang itu kan supaya kain haramnya bisa kencang ya kan. Jadi tidak melontar artinya. Kan? Tipe ini yang kesalahan. Jadi cukup kita melontar. Maha Allah taala. Adapun rukun haji bisa dilihat di buku. Nah, di, di halaman di nomor berapa itu? Di nomor 274. Di nomor 274 rukun itu ada 4. Yang pertama adalah ihram artinya memakai pakaian harem ya kemudian yang kedua wukuf di arafah kemudian yang ketiga adalah tawaf tawaf apa nih musim yang masukkan rukun tawaf ifadah tawaf ifadah kemudian yang keempat sa'i sa'i itu setelah tawaf ifadah itu tanggal berapa tanggal berapa ini 10 zulhijjah kalau yang tawaf yang kudum itu ketika datang ya kan kemudian mau meninggalkan kota mekah tawaf ini namanya tawaf apa Pak? Wada dan itu. Adapun yang wajib, wajib haji yang pertama adalah ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Miqat itu artinya apa tadi? Tempat di mana dia memakai mengganti pakaian berjahit dengan pakaian ihram, kemudian bertalbiyah. Iya kan? Kalau Yaman di mana? Di ya, lam. -lam. Kalau Najd Mikotnya di mana? Kornul Manasir. Kalau Irak dan yang sejajar dengan Irak adalah Zatu Erkin. Kalau Kemudian Madinah? Ya. Hah? Zul Hulaifa atau Bir Ali. Kemudian yang di apa? Uh, negeri misalnya yang ada di Afrika, iya kan? Yang sebelah baratnya Itu di Juhva Di Juhva Taip, Ini namanya Memakai pakaian Hiram di Mikot Hukumnya apa tadi? Kalau Hiram itu sendiri rukun Mikot ini termasuk wa, wajib Kemudian yang kedua Yang wajib haji Wukuf di Arafah sampai tenggelam Wukufnya itu adalah rukun Tapi waktu dari duhur sampai maghrib Itu adalah apa wajib Jadi jangan Jangan mendatangi wukuf ketika sudah maghrib. Itu batal hajinya. Hajinya batal. Kemudian yang ketiga. Mabit laylatun nahar di Musdalifah. Bermalam. Menginap di malam nahar. Malam apa? Tanggal 10. Di Musdalifah. Kemudian yang keempat. Dan tiga malam di mina Hari-hari tasrik selama di, tiga malam itu di mina Bermalam ini wajib. Kemudian yang wajib juga adalah apa? Romyu al-Jimah. Adalah melontar jamarah. Melontar jumrah. Nah, jumrah itu ada tiga yang. Jumrah al-Ula, al-Rusta, al-Aqaba. Kemudian yang keenam yang wajib adalah. Mencukur rambut atau memendekkan rambut. Mencukur ini untuk laki-laki. Ya. Kalau wanita adalah memendekkan Adapun perbedaan antara rukun dengan wajib dihaji Apa bedanya Rukun dengan haji diwajib, di, di, Rukun dengan haji Kalau perbedaannya adalah apa Kalau meninggalkan rukun Sama sekali hajinya tidak Tidak sah Tapi kalau meninggalkan wajib hajinya Sah tapi baginya dosa dan wajib meni, Wajib apa Ah, Wajib membayar Dam Dam itu artinya apa tadi? Mengalirkan darah. darah Dam itu artinya darah Darah artinya apa menyembelih kambing, ya kan? Menyembelih kambing dan menyembelih kambing itu nanti pelanggaran haji itu nanti ada banyak. Kalau dia berburu rontang, menyembelih rontang, maka dia harus bayar damnya adalah apa? Seekor rontang juga sebesar yang dia buru. Kalau kuda ya hitungannya kuda atau seekor sapi, ya kan? Tapi ada pun di 277 itu haji tamat tuh. Apa yang dimaksud dengan haji tamat tuh? ayuh rimabil umrah fi asuril hajj uh, wa yafrugu minhasum mayarum bilhaji min amihi kemudian kiram eh, ifrat ayuh rimabil haji mufradan artinya haji tak ya kan? 278 kemudian kiram itu adalah apa kiram artinya apa bersamaan antara haji dengan umrah kalau tambah itu umrah dulu baru haji kalau ifrat haji tak kalau kiram bersamaan antara haji dan e, umrah berarti satu pakaian, satu pakaian ihram, satu tempat sama, dia baru bisa melepas pakainya setelah selesai ibadah ibadah haji. Allahu taala aalam. Dan diharamkan di 282, di termasuk yang di 282, termasuk perkara yang diharamkan ketika sedang ihram. Perkara yang diharamkan ketika sedang ihram yang pertama adalah mencukur rambut mencukur bulu apa saja bulu de, tidak boleh jenggot dicabut nggak boleh kumis dicabut digunting ketika sedang ihram ya sedang ihram tidak boleh menggunting kumis bulu apa namanya hidung dicabuti nggak boleh jenggot juga tidak boleh rambut juga tidak boleh dicukur ketika sedang ihram kemudian mencabut bulu ketiak juga nggak boleh mencukur bulu kemaluan juga tidak tidak boleh paham ya itu tidak boleh termasuk yang tidak boleh kalau mereka sengaja sengaja misalnya kumisnya dicukur, digunting atau mencukur rambut ketika sedang ikhram, maka itu membayar dam sekur kambing atau puasa ya, uh, memilih puasa 3 hari atau memberi makan namoram miskin itu pelanggar. yang kedua tidak boleh ketika sedang haji taklima lasfa motong kuku Kemudian yang ketiga tidak boleh memakai pakaian berjahit Walaupun itu laki-laki Berjahit apa saja Yang dijahit tidak boleh Yang Ini peci boleh apa tidak Peci tidak boleh Kenapa? Karena ini berjahit Tapi kalau pakai payung Boleh Pakai sapu tangan di atasnya. diatasnya nah, Misalnya sapu tangan dia Dia bawa sapu tangan dibasahi Sapu tangannya dibasahi Kemudian ditaruh di kepalanya Boleh apa tidak? Boleh Yang tidak boleh memakai peci Karena peci apa? berjahit peci berjahit kan? topi berjahit pokoknya semua yang topi, peci somkok itu gak boleh kan? tapi kalau misalnya kain, sapu tangan diletakkan di kepalanya, boleh Ia kan? E, tidak boleh memakai pakaian berjahit apa saja yang berjahit, tidak boleh ya termasuk carang dalam, apa saja tidak boleh kemudian yang keempat tidak boleh menutupi kepala, ini bagi laki-laki Kepala tidak boleh ditutupi, termasuk peci tadi, topi, termasuk apa lagi tadi. Kalau payung boleh, e, sapu tangan boleh. Kemudian yang kelima tidak boleh memakai wangi-wangian, laki-laki maupun wanita. Wangi-wangian, laki-laki dan wanita tidak boleh. Ketika sedang diharam, ya tapi sebelum diharam tadi apa? Mandi, minyawannya. Satu botol ditumpahin di badannya. Tidak apa-apa. Ya. Itu kalau, kenapa? Karena selama empat hari kan tidak sebenarnya satu kesalahan itu boleh mandi ketika di, di antara itu boleh ya kan? mau lima kali mandi di masjidah haram pakai kerisan dan silahnya kan? jadi nggak ada larangan jadi bukan berarti empat hari tidak boleh dilepas bajunya tidak boleh dilepas pakaian haromnya nggak boleh diganti satu hari pengen diganti diganti asal bawa pakaiannya harom dua ya kan kalau misalnya tumbuh bawa dobel tiga pasang ya sudah tiga pasang mau satu hari diganti, satu hari diganti, satu hari diganti. Kalau mau sampai empat hari satu dua, satu pasang itu, ya nggak ada masalah. Karena di sana itu nggak ada keringat. Jadi jangan seperti di Indonesia. Di Indonesia memang panas keringat. Kalau di sana panas, di sana panas apa? Kering. Kalau di sana panas, kering. Nggak ada panas keringat. Kering dan tidak bau, tidak ada ini dan ndak usah khawatir antum bau, ya kan? Antum nggak mandi, makanya orang Arab tidak mandi seminggu wajar, nggak nggak bau juga. Jadi memang kering, tidak ada keringat. Kemudian uh, tidak boleh berburu, tidak boleh berburu dan tidak boleh menakut-nakuti hewan yang ada di tanah haram. Misalnya apa? Ada burung diusir, nggak boleh. Itu juga nggak boleh termasuk tidak boleh di tanah haram adalah apa mencabut tanaman rumput tanaman apa saja tumbuh-tumbuhan yang di tanah haram itu tidak boleh dicabut kecuali izhir kecuali tanaman rumput yang tumbuh liar di padang pasir tumbuh liar di padang pasir antum kayak misalnya pak kalau antum pergi ke mana parantritis padang pasir Itu ya kan ada ah, rumput yang merambat merambat ya kan itu boleh tapi kalau yang Tanaman yang memang ditanam itu nggak boleh dicabut. Wah, lagi pengen sililit, diambil ranting di pakai siling nggak boleh. Itu bayar itu denda Itu nah, Itu pelanggaran, itu nggak boleh. Dan pelanggaran yang paling besar dalam haji adalah hubungan suami istri. Nah, itu pelanggaran yang paling besar. Kalau sudah jima maka hajinya tidak sah. Dia harus mengulang tahun depan. Dia harus tetap melanjutkan ibadah haji. Nah, itu hukumannya dan tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh melamar ketika sedang haji enggak boleh. Akad nikah, melamar enggak boleh di ketika sedang ah, sedang haji. Wallahu taala nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena Ustaznya juga sudah ngaku Aku hadas tatrulah alaikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.